Salam dan jumpa bersama saya Remixer Wahid dari Meranti Jaya Produkcer oh kasih, janganlah sesalih Kisah cinta yang telah terjadi Di Hati beran hatimu mengikmati